Nasihat buat kita yang udah rajin ke masjid Sudah mengaku berhijrah Mulai dari menjaga perasaan orang tua Itulah yang paling luar biasa sunnah nabi Orang lain yang paling berhak untuk kita jaga perasaannya adalah Orang tua kita Dan orang tua kita yang paling berhak untuk kita jaga perasaannya adalah Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru Ayah kita Jaga perasaan ibu kita itu Tiga kali lipat artinya Maksud tiga kali Nabi mengatakan umuka, umuka, umuka, artinya apa? Kata sahabat, ya Rasul siapa yang paling pantas untuk saya berbakti? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Maksudnya apa? Ibumu. Kata sahabat, kalau ibu saya misalnya jengkelin gitu, tetap ibumu. Kalau ibu saya tuh orangnya ngeselin, tetap ibumu. Pokoknya apapun alasannya, ibumu dulu. Jaga perasaan i, Ibu. Sejauh itu Islam mengajarkan akhlak kepada kita. Gimana menjaga perasaan ibu? Nih ada cerita. Ada seorang tabiin, tabiin ini keturunan Nabi kalau nggak salah namanya Ali bin Hussein Zainal Abidin. Nah tabiin ini ketika sedang makan orang dulu orang Arab kan kalau makan tuh pakai nampan gitu ya. Jadi makannya bareng-bareng kan dengan keluarga ayah, ibu, anak tuh bareng makannya tuh. Nah Ali ini nggak pernah dia makan satu nampan dengan ibunya. Dia siapin makanan untuk ibunya, terus dia tunggu sampai ibunya selesai, kalau ibunya udah selesai baru dia makan. Ditanya sama orang-orang yang melihat kejadian itu, kenapa engkau tidak pernah makan bareng dengan ibumu, apa kata dia. Saya khawatir ketika saya sedang makan bareng dengan ibu saya, saya mengambil bagian dari roti yang ibu saya sebetulnya menginginkan itu. Tapi udah ada di tangan saya, sehingga ibu saya merasa harus ngalah demi saya Ibu saya merasa ingin tapi gak tersalurkan dan segala macam Saya gak mau itu terjadi Gara-gara makan bareng dengan ibu Terus saya mengambil bagian daging, bagian roti, bagian nasi Yang ibu saya menginginkan itu Jadi saya mending saya diam aja, tunggu aja dulu Yang mana ibu saya suka, dia biarin makan sepuasnya Sebegitunya sahabat menjaga perasaan ibu mereka Ada lagi tuh seorang ulama Seorang ulama lagi ceramah kayak gini Ulama besar loh Bukan sekedar ulama kecil-kecilan di satu masjid, ini ulama besar di zamannya, sekelas dengan Imam Malik. Ulama besar lagi ngajar di masjid, dan muridnya banyak banget, dan dia sangat dihormati, bahkan banyak dari muridnya itu ulama juga. Lagi ngajar di masjid, sore-sore gitu, tiba-tiba ibunya, karena rumahnya dekat dengan masjid, ibunya keluar terus manggil-manggil dia. Katakanlah misalnya nama ulama ini Sheikh Muhammad gitu ya, Muhammad, Muhammad dipanggil sama ibunya, langsung dia berdiri, ya ibu, ya ibu gitu. Ya Muhammad kata ibunya kasih makan ayam disuruh kasih makan ayam di belakang bukan Ya Muhammad beli obat buat ibu ibu sakit kalau itu kan penting Ya Muhammad siapin makanan buat ibu Ya Muhammad masak air ibu mau mandi kan itu penting ya ini nggak penting banget perintahnya kasih makan ah, ayam coba apakah sih ini mengatakan ya ibu sebentar ya ini lagi ngajar nih ini lebih penting daripada ngasih makan ayam nggak ada ibu sebentar lagi ya tunggu sampai selesai ibu saya lagi di dalam masjid segala macam nggak. Ketika ibunya manggil, ya Muhammad, ya ibu, kasih makan ayam. Oh iya, iya, iya, langsung lari. Tinggalkan murid-muridnya majelis ta'lim, langsung nyari. Ayam-ayamnya dikumpulin, kasih makan, sampai selesai baru balik lagi ke dalam ta'lim. Sebegitu mereka menjaga perasaan. Gak mau mengatakan entar sama sekali. Kenapa? Kalimat entar itu mereka khawatirkan akan mengganggu perasaan ibunya. Itu sunnah nabi banget. Jaga perasaan. Sekarang kita ngakunya udah rajin ke masjid, sudah sering ikut ta'lim, dan yang luar biasa lagi kita komitmen mau berhij, berhijrah. Salah satu hijrah yang harus kita benar-benar kuatkan itu adalah hijrah akhlak. Dan tunjukkan itu bahwa kita udah berubah, hijrah itu kan perubahan shift bergeser dari yang dulu, mungkin banyak salah sekarang memperbaiki diri. Hijrah akhlak berubah, akhlaknya dulu kita sama orang tua kita, kalau dipanggil cuek gitu, Acu tak acu gak jelas Sekarang kalau dipanggil oleh ibu kita Ibu kita miskon langsung kita telpon Atau ibu kita SMS langsung kita datang Ibu kita panggil langsung kita hadir Apapun yang diinginkan orang ibu kita Gak ada yang lebih penting daripada ibu Bahkan sholat sunnah sekalipun Ada seorang ulama sedang sholat sunnah Ibunya ketok pintu Panggil namanya Muhammad Muhammad gitu Dia dalam sholat sunnahnya mikir gini Sholat ibu sholat ibu Yang mana nih yang harus dipilih Dia lagi sholat sunnah ya bukan sholat wajib Antara sholat atau memenuhi panggilan Ibu, dia mikir akhirnya dia pilih ya udah sholat dulu aja sebentar lagi saya akan datang ke ibu saya setelah selesai sholat kan sholat tinggal dikit lagi rakaat terakhir. Ternyata apa? Kata para ulama orang itu dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihukum dengan hukuman yang yang berat hanya gara-gara tidak segera bukan nggak datang datang cuma nggak segera datang kepada panggilan ibunya alasannya tuh bagus alasannya karena pengen menyelesaikan sholat sunahnya dan apa kata Nabi kalau kita dipanggil oleh ibu kita sedangkan kita lagi sholat wajib Maka singkatkanlah sholat wajib kita demi memenuhi panggilan ibu kita segera. Kalau sholat wajib kan nggak boleh dibatalin, maka dipersingkat. Lagi sholat, sholat zuhur di masjid, ternyata misalnya ibu kita miscall gitu, dan ringtone-nya tuh ringtone ibu kita kita tahu misalnya, ah ini ibu saya nih yang miscall, langsung sholat kita itu bacanya al ikhlas, al ikhlas dibagi dua, satu rakaat kluwalah atau satu rakaat lainnya Allahus samad. Udah pengen cepat-cepat pulang memenuhi panggilan ibu itu Allah ridho banget tuh kayak gitu. Jangan bilang ah. Lebih mementingkan ibu daripada Allah Bukan justru Allah yang nyuruh kita mementingkan ibu Daripada Allah sendiri coba Kayak gimana Allah menghargai Perasaan seorang ibu Maka seorang anak itu kata Allah Uf uf itu kalimat yang Kalau kita lihat bukan durhaka sih Uf itu Gak akan durhaka orang gara-gara Misalnya ibunya bilang pergi ke sana gitu gitu atau ah gitu, ah malas gitu misalnya itu kan gak akan durhaka, tetapi itu pesannya itu bukan masalah dosa besar tetapi masalah ngejaga perasaan orang tua, jangan sampai kalimat yang kayak gitu aja, kita ucapkan sehingga membuat orang tua kita menjadi sedih karenanya membebani orang tua kita ini namanya sunnah sariroh, sunnah perasaan nabi untuk menjaga perasaan orang lain, mulai dari ibunya